Kasih Oplok-Oploknya, mana untuk Lala Widi Nyupalapa Selamat siang Pak Ngestu Saya minta suaranya yang keras Pak Ngestu kita nyanyi sama-sama ya Opo panceng Voice and Pa Hvala, Hvala.